Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya Debbie Oktora bisa berjumpa kembali di Islam Penuh Cinta Dalam Kedamaian, Kemuliaan, dan Kasih Sayang Islam Rahmatullahi ma'alami Subhanallah semangat sekali ya ibu-ibu sini ya Ya ilmu memang menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam Hal ini terlihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menempatkan orang berilmu pada posisi yang lebih mulia dan memiliki derajat yang tinggi. Dengan banyaknya hadis pun yang mendorong kita untuk terus menuntut ilmu pastinya. Sejauh mana lebih jelasnya kedudukan ilmu dalam Islam, saat ini saya sudah ditemani oleh tamu kita yang luar biasa. Ada Profesor Dr. Ustadz Kuroi Shihab. Assalamualaikum Pak Kuroi apa kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah iya Pak mengenai Islam dan kedudukan ilmu pengetahuan di ajaran Islam ini sendiri bagaimana Pak ilmu-ilmu kita mau lihat dulu apa sih namanya ilmu itu eh saya mau bahas dulu dari segi bahasa karena dia punya semua kata yang terdiri dari huruf lain mim mm -hmm. ya kan ilmu kan ilmu. ain lam itu menunjukkan kejelasan sesuatu mm -hmm. yang jelas nah, karena itu misalnya bendera dalam bahasa Al-Qur'an alam yeah. jelas enggak bendera nah, gunung yang tinggi alam yeah. uh, orang yang sumbing sumbingnya dinamai ulma karena jelas ya toh Alamat, Apa artinya alamat? Tujuh. Alamat itu tanda yang jelas. Kalau tanda tidak jelas tidak namanya alamat. Kita dalam bahasa Indonesia masih berkata alamat yang jelas. Tidak perlu kata jelas, alamat. harus ah, Ilmu sekarang. Nah, ilmu adalah tersingkatnya sesuatu dengan jelas sesuai hakikat. Buka, oh ini Ini apa nih Oh ini uh, uh, Kertas, enggak itu bukan kertas Itu plastik Nah Kalau dia berkata kertas Dia tidak tahu Ini apa di satu saya Enggak tahu nah, Karena tidak jelas Begitu saya buka, oh ada apa-apa Itu ilmu nah, Ilmu bermacam-macam Prinsipnya ilmu manusia itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena ilmu terlalu luas. Tidak ada orang yang ahli dalam suatu bidang. Kecuali ada yang lebih ahli dari dia. Hmm. Ya kan ilmu itu. Ilmu. Nah. Eh, Islam sangat memperhatikan ilmu. Itu paling tidak kita bisa lihat dari dua sisi. Ya. Ketika Allah menciptakan Adam keistimewaan yang diberikan kepadanya yang menjadikan malaikat sujud adalah ilmu. Allah ajar Adam, "Alim Adamul Asma' akula." Kemudian dia tanyakan pada malaikat, "Apa ini?" Mereka tidak tahu. "Kami tidak tahu, kami tidak punya pengetahuan kecuali apa yang kamu ajarkan pada kami." Wah, itu. Yang kedua paling tidak kita bisa lihat wahyu pertama ...yang diterima oleh Nabi itu perintah membaca. Hmm. Ikhra. Ikhra. Heran ya. Nabi disuruh baca padahal tidak bisa membaca. Hmm. Kitab jadi mukjizat Nabi... ...padahal masyarakat tidak mengenal kitab. Ya. Tetapi kenapa begitu? Karena kita ini disuruh banyak membaca. Hmm. Baca apa? ...ada disebut ikhraq, ada objeknya? Tidak ada. Baca apa saja. Mau baca komik? Baca. Mau baca apa saja? Membaca itu artinya mengikuti. Itu masa kita lihat. Kalau saya menulis eh, a, a, saya... Itu kalau membaca, baca dulu S dalam ini A, Y, A. Saya mengikuti A. Al-Quran menghendaki kita membaca itu dan ikuti manfaat bacaan Anda. Baca Quran. Cuma baca. Atau perlu mengikutinya dengan... Oke, okay, baca itu baca. Semua bacaan yang bermanfaat boleh dibaca apa saja. Syaratnya satu, bismirabbik. Harus demi karena Allah. Hmm. Yakni apa? Harus yang bermanfaat. Jangan membaca sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya kan? Nabi Ya Allah, saya ber baca kok baca eh, apa nih? Saya enggak tahu mau baca apa. Ya. Nah, yang paling penting Anda ketahui kan banyak ilmu nih ya hmm. adalah yang bisa mengantar Anda memahami diri Anda. Satu. Yang paling penting Anda ketahui adalah eh sesuatu yang wajib Anda kerjakan. Nah, hmm. saya beri contoh. Eh wajib salat tahajud. Sunnah. sunnah wajib salat lima waktu wajib. yang mana lebih penting yang diketahui syarat-syarat salat -syarat tahajud atau syarat-syarat ini wajib. Ah, yang wajib dulu yeah. kita meningkat nih sekarang Ibu sebagai ibu rumah tangga berkewajiban Katakanlah memelihara anak menyusukan ini ini segala-galanya Bapak wajib menyusukan ndak Ah, ibu harus tahu itu Karena itu Yang paling wajib Anda ketahui Adalah yang paling berkaitan Dengan kewajiban Anda Kalau tidak berkaitan Perlu tahu sih A pakai baju apa Tidak pernah Itu, itu ilmu nah, Ilmu ini Ada Dua macam cara Perolehannya Satu diusahakan, yang satu datang dari Allah. Oke baik Pak Poroish, jadi ilmu itu ada dua, satu yang datang dan satu yang diusahakan. Kita akan mengulik yang lebih dalam lagi dan untuk ibu-ibu di sini yang sudah memiliki pertanyaan, disiapkan karena nanti kita akan ada masuk ke segmen sesi tanya jawab bersama Pak Poroish Shihab. Jadi jangan kemana-mana tetap di Islam Penuh Cinta, Dalam Kedamaian, Kemuliaan dan Kasih Sayang Islam.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 Kembali lagi di Islam Penuh Cinta Dalam Kedamaian, Kemuliaan Dan Kasih Sayang Islam Masih membahas tema kita kali ini Tentang kedudukan ilmu Dalam ajaran Islam silakan Pak Quraisy lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan Ilmu itu perolehannya ada dua cara Yang pertama Anda cari Yang kedua Anda diberitahu Anda bisa Saya beritahu misalnya. Saya punya anak lima. Anda tidak tanyakan. Tapi saya yang beritahu. Bisa juga Anda bertanya pada saya. Anaknya berapa? Tahu. Al-Quran mengisyaratkan hal ini. Bahwa ada ilmu yang diusahakan manusia perolehannya. Ada ilmu yang diberi oleh Allah. Tanpa usaha manusia. Ilmu yang diusahakan itu bisa melalui orang lain yang ngajar bisa dengan membaca, bisa dengan meneliti dan lain-lain sebagainya. Itu yang diisyaratkan alama bil qalam mengajar kan. Tapi proses itu pun atas anugerah Allah. Karena ada orang belajar enggak ngerti-ngerti. Hmm. Ya kan? Oke. Okay. Ada lagi yang tanpa usaha. Yang tanpa usaha itu wahyu. Mirip dengan wahyu mimpi mimpi yang benar itu super seperti 36 dari wahyu kenabian. Biasa ada orang mimpi, mimpinya benar ya. Misalnya, misalnya ada orang mimpi giginya copot. Apa artinya? Ada artinya kan? Nah, itu dari Allah. Nah, ilmu ini lagi kita lihat yang lain. Kalau mau, kalau mau memperoleh ilmu Mintalah bantuan Allah mm. La ilma lana illa ma Kita tidak mempunyai ilmu kecuali yang diajarkan Allah Baik secara langsung maupun tidak langsung nah, Ilmu ini dari sisi lain ada dua macam Ada ilmu yang hanya di otak Ada ilmu yang di dada ilmu yang hanya di otak itu itu jadi hiasan lidah hmm. oh pandai orangnya ngomongnya begini, ilmunya begini tapi ilmu yang sebenarnya itu ilmu yang di hati yang memberi cahaya untuk perjalanan anda menuju kebahagiaan yang hanya di akal itu bisa jadi saksi pemberat Kamu udah tahu kok tidak kerjakan. ya kan nah, Tapi kalau yang di hati ini. Nah, itu sebabnya Nabi berdoa. Allah ma'alimni mayanfa'uni. Ya Allah ajarkan saya apa yang bermanfaat buat saya. Dan anugerahi saya kemampuan memanfaatkannya. Itu ilmu. Nah setiap orang wajib menuntut ilmu. Al-Quran mengisyaratkan. Bahwa manusia semua Kecuali anak kecil ya. atau orang gila Rugi Ada empat hal Yang menjadikan dia rugi salah, Itu baca di surat ingin, eh, Salah satu Di antaranya harus Ajar mengajar hmm. Tawasau bilhaq Ajar mengajar Ibu harus ngajar anaknya Tapi jangan duga anaknya tidak ajar ibu. Kita semua guru, semua murid. Saya belajar pada cucu saya. Ada yang saya tidak tahu. Harus siapa yang tidak ajar mengajar, siapa yang tidak belajar dan mengajar, itu orang rugi. Banyak, banyak sekali Bu pelajaran yang kita bisa dapat baca koran. Nah, tapi ingat seleksi yang Anda baca. Karena bacaan banyak. Pilih-pilih <laughs> eh, eh, eh, buku yang diberikan pada anak. Baca ini nak. Televisi mengajar. bahkan Bahkan bermain itu belajar. Betul setuju. <laughs> Main itu belajar bisa belajar sabar, bisa belajar eh, taktik, semua segala sesuatu bisa dijadikan alat untuk belajar. Nah, Nabi bersabda, talabul ilmi fardhatun ala muslimin wa muslima. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Nah tinggal saja lagi pilih yang mana yang paling perlu untuk dipelajari. Saya kira jadi sangat itu sebabnya eh, Allah menegaskan. Allah meninggikan orang-orang beriman. Tapi orang yang mempunyai ilmu itulah tingkatannya yang lebih tinggi. tinggi. Oke. Okay dan orang yang takut dan kagum pada Allah itu hmm. adalah ulama nah, ulama itu bukan artinya yang ngerti ilmu agama gimana tuh Ula. berarti Pak Proshi uh, ulama, ulama itu orang yang berpengetahuan oh oke okay. Itu ayat yang berbicara Yang takut pada Allah Yang kagum pada hmm. Allah adalah ulama hmm. Itu justru konteksnya Orang-orang yang mengerti gunung Orang-orang hmm. yang mengerti binatang Bermacam-macam Mengerti manusia dan sebagainya itu Jadi, Jadi ulama itu global ya sebenarnya. Ulama itu adalah kata Dalam Al-Quran Kata yang digunakan untuk orang-orang yang berpengetahuan Pengetahuan apa saja Ya ahli di bidangnya seperti ya, itu, ya? Ya, yang yang yang mendalam ilmunya mm -mm. dalam bidang apa saja, hmm. baik muslim maupun nonmuslim. Umumnya uh, ulama Bani Israil kata Al-Qur'an, ulama-nya itu orang-orang Yahudi. Itu ulama. Ya. Oke. Okay. Baik, Pak Nur Nampaknya ini menarik sekali tentang ilmu pengetahuan Dan tadi juga saya tersempat tersentuh bahwa ilmu pengetahuan ini ada di mana saja Tapi kita harus memiliki rahmat ya Meminta rahmatnya kepada Allah agar ilmu bisa diterima dan masuk ke hati kita semua Baik ibu, sudah ada pertanyaankah? Siapa yang ingin bertanya? Oke, silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam Islam, menuntut ilmu itu Hukumnya wajib Bagi wanita Ada batasnya Oh, baik M Mungkin bisa saya simpulkan bahwa Bagaimana sih hukumnya menuntut ilmu bagi wanita Apakah ada batasannya Agar tidak menyalahi kodratnya Begitu ya Ibu ya? Yeah. Oke, okay. silakan Pak Iya, menuntut ilmu bagi wanita wajib Tapi kan saya tadi katakan ilmu itu Luas sekali yeah. Ya, Tok eh, eh, eh, eh. Saya tidak ingin membatasi hmm. tapi saya ingin mengingatkan bahwa karena banyaknya ilmu hmm. beragamnya ilmu maka pilih-pilih apa yang terpenting buat anda atau eh Pilihlah ilmu yang sesuai dengan kecenderungan Anda saya mau beri contoh Bu saya eh, ada satu ibu ingin anaknya jadi dokter hmm. anaknya tidak punya kecenderungan untuk itu dia paksa Memang akhirnya jadi dokter. Begitu dia jadi dokter, dia tinggalkan. Itu dia cari, yang lain. dia jadi pedagang. gitu hmm. Jadi cari yang sesuai dengan ini. Semua ilmu itu baik, asal dimanfaatkan. Jadi ibu, tidak ada istilah, saya tidak setuju bahwa sesuai dengan kodratnya itu hanya khusus buat wanita. Sesuai dengan kodrat lelaki juga. itu Tidak usah menuntut ilmu bukan hanya yang sesuai dengan korral, yang tidak sesuai dengan kecenderungan anda. Ya. Saya kira itu Bu ya tapi, tapi mau belajar apa aja? Mau belajar atom silahkan, mau perempuan belajar silahkan. Mau belajar astronomi silahkan, tidak ada ini. Tapi yang terpenting, lihat apa tugas anda yang terpenting. Hemat sementara ulama, tugas kaum ibu itu yang terpenting adalah menciptakan generasi. Ya kan? Mendidik. Ya, betul. ya itu, seorang ibu perhatian pada anaknya, bagaimana cara mendidik anak dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu menurut tema saya. Baik Ustadz, kita juga sudah masuk ke penghujung acara nih. Nampaknya belum cukup ya waktunya untuk membahas tentang kedudukan ilmu dalam Islam ini sendiri. kayak masih banyak sekali yang bisa dibahas. Oke. Namun dari segi pembahasan kita hari ini, apa yang bisa kita tarik untuk kesimpulan? Saya kira yang pertama, eh kita berkewajiban menuntut ilmu. Ilmulah yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Malaikat disuruh tunduk sujud pada manusia karena dia punya ilmu. Sehingga siapa yang tidak berilmu tidak wajar dinamai manusia terhormat. Itu satu. Nah, yang kedua, ilmu karena bermacam-macam, beraneka ragam dan luas carilah ilmu yang paling anda butuhkan untuk melaksanakan tugas anda yang sebaik baiknya Yang ketiga, yang saya ingin katakan, bahwa semua manusia lahir tanpa ilmu. Allah menganugerahi dia potensi untuk berilmu. Dianugerahi mata, dianugerahi telinga, dianugerahi hati, dianugerahi akal. Gunakan itu untuk memperoleh ilmu. Gunakan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya agar Anda memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi ingat. Ilmu yang sebanyak-banyaknya itu bersumber dari Allah yang memberikan kepada kita ilmu. Itu baik melalui orang lain maupun langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Segera itu. Subhanallah. Terima kasih sekali banyak Prof, Dr. Ustaz Quraisy Hab atas penjelasannya untuk tema kita kali ini dan terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan insya Allah kita akan berjumpa lagi bersama saya Dewi Oktara di Islam Penuh Cinta dalam Kedamaian, Kemuliaan dan kasih sayang Islam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Acara ini dipersembahkan oleh Isaderm.